Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina <coughs> may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ Nasrah lakum ma'a lakum mayfir lakum dhunubakum wa may yuqil laha wa rasuluhu faqad faaza fawzan azima Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin dini bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal balalatin kulla sinar Alhamdulillah marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Allah azza wa jalla dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut Di dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meyakini nikmat tersebut di hati datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengucapkan syukur kita alhamdulillah atas nikmat tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita yang mana nikmat tersebut saking banyaknya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatullah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Berbeda dengan kerugian atau musibah. Musibah sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih sangat banyak nikmat yang Allah yang berikan kepada kita yang harus kita ingat-ingat sehingga itu melo me menyebabkan kita mampu untuk melupakan musibah yang kita derita yang jumlahnya cuma sedikit ya maka jangan sampai kita menjadi orang yang kanut, suka mengungkit-ungkit mengingat-ingat musibah namun melupakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kemudian Salawat serta Salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Uh, kita masih di bab ke-49 tentang akhlak Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ada 15 hadis dan kita sampai hadis yang ke-9 ya, hadis yang ke-9. Kita baca langsung Kata Imam Tirmidzi. Hadisana ibnu Abi Umar. Kata hadisana Sufyan, an Muhammad bin al Munqadir, an Arwah, an Aisyah radhiyallahu anha. Kata, ista'zan rujulun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana anggah. Kata bi a Sibnul Ashir, Ashirah, atau ahl Ashirah. Kemudian kita diajarkan. Kata alana lahul Qaula, fakala keluar. Kata, kata, kata, kata, kata, Qul tamaku tasam'al anta lahul qawla fa qala aisyah inna min syarrin nas mantarakahunnas aw wadahunnas ittaqah fuhshih Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Jami Tirmizi. Berkata Al Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ibnu Abi Omar. beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha Urwah seorang tabi'in adalah uh, keponakan dari Aisyah karena ibu dari Urwah itu saudaraan atau adik kakak dengan Aisyah yaitu Hafsah afwan yaitu Asma ya, Asma menikah dengan Zubair bin Awam punya anak namanya Urwah dan Asma uh, itu adalah saudarinya dari Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah mengatakan Minta izin, ya, seorang laki-laki untuk bertemu ya Rasulullah SAW. Dan saya berada di sampingnya. Dikatakan seorang laki-laki ini bernama Uyainah bin Heson. Ada juga yang mengatakan adalah Makhrumah bin Naufal. Ada yang mengatakan bahawa uh, yang laki-laki yang ingin bertamu ini namanya adalah Uyainah bin Hisham. Ya, Uyainah bin Hisham. Dan laki-laki ini ya, minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bertamu ya, ke rumah Nabi. Nah, ketika dia minta izin, maka Rasul berkata kepada Aisyah, "Bisa binul ashirah, au akul ashirah." Yaitu apa? Semburuk-buruk Ibnu Asyuroh adalah dia. Seburuk-buruk uh, anak suatu anak pemimpin suku, anak suatu pemimpin, uh, anak suatu kabilah atau suku adalah dia. Atau seburuk-buruk uh, saudara dari suatu suku adalah dia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan bahwa orang ini buruk. Orang ini adalah seburuk-buruk kaumnya. Ya. Nah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, "Fa'ma'dhin lahu." Ternyata apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia untuk masuk. Nah, tatkala masuk, "Ala nalahul qawla." Maka Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam memulai pembicaraannya dengan ucapan yang lembut. Nah, tadi kan sebelumnya Rasul mengatakan orang ini adalah seburuk-buruk kaum. Namun ketika bertemu malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan sopan, ya dengan lembut ya. Falama kharaja tatkala orang ini keluar, qultu ya Rasulullah, maka saya pun yaitu Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, qultama qulta. Engkau mengatakan tadi demikian sebelum engkau mengizinkan dia masuk." ketika dia minta izin, engkau mengatakan dia adalah sebuah buruk kaum kemudian setelah engkau bertemu dengan dia, mengizinkan masuk Alan talahul kaula engkau berlemah lembut dalam ucapan jadi pertanyaan Aisyah ini seakan-akan beliau apa seakan-akan beliau merasa aneh merasa heran dengan keadaan laki-laki ini yang Rasul sebutkan sifatnya dan ingat rasulullah saw menyebutkan demikian karena mukjizat karena wahyu dari allah subhanahuwataala memang benar orang ini buruk tidak menuduh enggak namun rasulullah saw mengatakan demikian karena memang laki-laki ini adalah laki-laki yang buruk karena dari wahyu allah subhanahuwataala jadi aisyah merasa heran ya laki-laki dengan kondisi laki-laki ini dengan keadaan laki-laki ini kenapa rasul mengatakan demikian ini seburuk-buruk kaum Namun ketika bertemu, malah Rasulullah s.a.w. Uh, berkata dengan ucapan yang lembut. Dan menyambutnya dengan senyum, ya dengan wajah yang manis, dengan sambutan yang hangat. Maka Aisyah dijawab oleh Rasulullah s.a.w. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Inna min syardin nas man tarakahu nas Awadahunas ittikoh afuhi. Sesungguhnya diantara manusia yang paling buruk adalah orang yang dijauhi atau ditinggalkan manusia karena khawatir mendapatkan keburukannya. Jadi apa maksudnya Rasulullah SAW melakukan yang demikian karena orang ini bisa melakukan keburukan. Bisa melakukan keburukan kalau seandainya disambut dengan tidak sopan, ya, disambut dengan wajah yang sinis, jangan. Dan Rasulullah SAW melakukan demikian juga agar melembutkan hatinya, bisa jadi dia menerima dakwah Nabi, ya, bisa jadi dia mendapatkan nasihat, hatinya lembut, karena Rasulullah SAW ternyata apa, menyambut dia dengan hangat, ya. Wajah tersenyum Kemudian uh, Apa namanya Ucapan yang sopan, lembut dan seterusnya Nah Syabdur Razak mengatakan Famithlu hadha Idha ku bila bi ghaydal layyin Sadarat minhu umurun azimatun menkarah Maka orang yang seperti ini Apabila disambut Tidak dengan lembah lembut Maka akan muncul darinya Perkara-perkara yang besar lagi mungkar Nah, kalau kalau orang misalnya kita kedatangan tamu ternyata dia preman suka mukul misalnya, otomatis kan kita lemah lembut ya, nggak mungkin kita malah kasar. Khawatir apa? Kita malah kena kezolimannya. Jadi ketika ada orang yang memang otaknya kasar, otaknya keras, suka menderulum ya, maka kita diperintahkan untuk menyambut dia dengan sambutan yang hangat. Alasannya, kalau kita malah menyambut tidak hangat, dia akan mengalami kita. Alasan yang kedua, siapa tahu dengan kelembutan kita, hangatnya sambutan kita. Dia menerima dakwah kita, dia tertarik dengan kita, belajar di mana, siapa gurunya. Sehingga hatinya pun menjadi lunak, hatinya pun menjadi tidak kasar. Nah, ini sangat bagus untuk diterapkan maka jangan sampai ketika ada seseorang yang terkena dengan kasar, kejam, suka mukul malah kita hinakan malah kita cuek malah kita wajah tidak tersenyum ya, merangut, jangan seperti itu tetap kita seperti biasa kita anggap seperti manusia yang lain, orang lain kita malah sambut dengan hangat ya. kita membalas dia dengan kebaikan Sekalipun orang ini terkenal dengan keburukan Atau malah dia sebelum sebelumnya menzolim kita Pernah menzolimi kita Namun ketika kita bertemu maka sambutlah dengan sambutan yang hangat Bisa jadi dia malah tertarik dengan kita ya. Ini kok orang yang saya zolimi malah Dia menyambut saya dengan hangat Apalagi antum tolong misalnya subhanallah Orang ini pernah menzolimi antum Wataknya kasar, suka membuli Namun ketika dia mendapatkan musibah Malah antum berikan pertolongan Subhanallah Ini akhlak yang luar biasa Tidak semua orang bisa seperti ini Bisa jadi dia malah Semakin cinta kepada kita ya. Kemudian mengikuti kita Bisa jadi dia malah mendapatkan hidayah Dengan sebab kebaikan yang kita balas Sekalipun ternyata dia pernah mendolimi kita Nah perhatikan Rasulullah SAW Menyambut orang yang Rasul katakan sebelumnya orang ini buruk ya. Kemudian menyambutnya dengan hangat. Ya diajak ngobrol dengan senyum ya. Dan seterusnya. Nah, kata Syekh mengatakan, "Fa fal aula an yuqa an yuqaabila bil husna dafan billatihi ahsan wa an min Maka yang paling aula, yang paling afdol bahwa menyambut orang ini dengan kebaikan. Untuk apa? Agar kita membalas dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik, dan kita terjaga dari keburukannya. Sekalipun orang ini buruk, jahat kepada kita, dalam rangka kita membalas kebaikan dengan keburukan, dalam rangka kita menjaga diri kita agar jangan sampai ditolimi, maka kita menyambut dia dengan sambutan yang hangat, sambutan yang baik. Ya. Dengan senyum, subhanallah. Senyum adalah ibadah. Ibadah yang paling ringan, cuma kita menarik dua sisi dari mulut kita senyum adalah ibadah kepada orang baikkah kita senyum atau kepada orang yang buruk, tetap kita senyum diperintahkan untuk sesenyum nah kemudian ada fa'idah lagi ya, yang bisa kita ambil selain bahwa kita tetap diperintahkan untuk menyambut dengan sambutan yang hangat kepada orang yang memiliki watak yang kasar, watak yang buruk kemudian Uh, faedah yang berikutnya adalah fil hadis dalilun ala istiḥmabi mudarati man ittqafuh. Hadis ini menjadi dalil bahwa dianjurkan untuk mudarah terhadap orang yang dikhawatirkan keburukannya. Dan mudarah itu berbeda dengan mudahanah ya. Disebutkan oleh uh, uh, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fatul Bari bahwa ada perbedaan antara mudahanah dan mudarah mudahanah itu berbahasa simpelnya seperti ini kalau mudahanah itu berbahasa basi namun reda terhadap keburukan yang dilakukan oleh seseorang contoh misalnya kita memiliki teman Namun teman ini suka ngerokok Ngerokok adalah haram hukumnya Kemudian ketika uh, Kita bertemu dengan dia Dan dia ngerokok Lalu kata kita Enggak apa-apa silahkan ngerokok Dia berbahasa basi Silahkan aja enggak apa-apa ngerokok aku kada sakit aku kada asma Padahal kita tahu Dan meyakini rokok hukumnya haram Namun dia berbahasa basi Dengan redo terhadap perbuatan haram Itu namanya adalah mudahanah Nah, beda dengan mudaroh. Mudaroh ini yang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan orang ini berbasa-basi, namun isinya adalah lembut, sopan, ya, hangat, sambutan yang hangat, namun tidak disertai dengan reda terhadap keburukan dia. Nah, perhatikan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari membedakan antara yang mana mudahanah, yang mana mudaroh. Perbedaannya adalah kalau mudahan, nah, itu adalah menampakkan sesuatu dan menutupi yang apa yang ada di dalam. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama adalah, yaitu bergaulnya seorang yang fasik dan menampakkan redo, suka atau redo dengan apa yang ada pada dirinya tanpa mengingkari. Jadi ketika kita bermuamalah dengan orang fasik. Ternyata orang fasik ini mengerjakan suatu kemungkaran. Namun kita basi, Menampakkan basi disertai dengan reda terhadap kemungkaran yang dia lakukan. Ini disebut dengan mudahana. Nah, adapun mudarah adalah Arifku bil jahil fit ta'lim wa bil fasiq an fi'lih. Kemudian utarukul iglaz alaihi haitsu la yuzhiru mahwa fi wa wal inkaru alaihi biluthfil qawli wal fi'li wa la siyam idhtija ila kalau mudarah yang dilakukan oleh nabi juga dalam hadis ini kata al hafid ibnu hajar mengatakan yaitu lemah lembut kepada orang yang jahil dalam mengajarkan ketika kita mengajarkan orang yang jahil orang yang jahil ya yang wataknya aneh-aneh macam-macam, dia jahil dah ketika belajar. Namun kita masih berlemah lembut. Padahal hati kita misalnya sudah sudah apa? enggak enak. Sudah sudah ingin marah. Namun kita berusaha untuk menampakkan lemah lembut kepada orang ini ketika mengajarkan. Maka disebut dengan mudah-mudahan. Atau dan juga kita berlemah lembut kepada orang yang fasik Ketika kita melarang dia dari kemungkaran Padahal kita, hati kita kan gak suka dia mengerjakan sebuah kepastikan Hati kita kan marah Namun kita menampakkan kelembutan ketika bernahimungkar kepada orang ini Maka ini disebut dengan mudarah Dan juga tidak kasar kepadanya Jadi kita berlemah lembut ya ketika melarang, ketika menegur Padahal hati kita sudah dongkol ketika dia mengerjakan sebuah kemaksiatan atau kemungkaran Berlemah lembutnya kita kepada orang yang fasik dalam rangka mengingkari kemungkaran dia Maka ini disebut dengan mudah-mudahorah Padahal hati kita dongkol, jengkel ketika dia melakukan sebuah kemungkaran atau Dan juga mudah-mudahorah maknanya adalah mengingkarinya dengan tindakan dan ucapan yang lembut Apalagi apabila dibutuhkan kepada ta'alluf, yaitu hati yang lunak, dan seterusnya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita bermudaroh atau berlemah lembut, ya padahal hati kita sudah tidak suka benci dengan kemungkaran, namun kita tetap berlemah lembut ketika mengingkari sebuah kemungkaran. Nah, yang kita inginkan apa? Dalam rangka bermudaroh tadi berbasa-basi dengan lemah lembut tadi ketika mengingkari dan seterusnya agar dia hatinya menjadi lunak sehingga dia bisa menerima dakwah yang kita sam sampaikan. Nah ini sembuh dengan mudah mudah orang. Karena Rasulullah nggak suka ya dengan watak orang ini. Makanya Rasul sebutkan. Namun ketika orang ini malah apa namanya e, bertemu dengan Nabi malah Nabi berlemah lembut. Apa tujuannya? Siapa tahu dia hatinya menjadi lunak, menjadi lembut sehingga bisa mengambil nasihat atau mengambil uh, pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, uh, jadi dalam hadis ini dianjurkan untuk bulmudaroh, ya bulmudaroh yaitu berlemah lembut kepada orang jahilkah ketika mengajarkan kepada orang yang fasik ketika mengingkari padahal hati kita sudah dongkol, namun kita menampakkan sesuatu yang berbeda yang lemah lembut agar dia bisa menerima dakwah kita. Nah, itu dianjurkan untuk bulmudar roh Kemudian hadis ini juga menunjukkan Bolehnya menggibah orang yang fasik Yang terang-terangan dalam kefasikannya Orang ini terkenal buruk dengan kefasikannya Orang ini apa? Terkenal buruk dengan kefasikannya Nah Rasul memberitahu Aisyah Agar berhati-hati kepada orang ini Makanya Rasul katakan Orang ini adalah seburuk buruknya kaum Wataknya keras, wataknya kasar dalam rangka apa Nabi mengatakan itu kepada Aisyah agar Aisyah berhati-hati kepada orang ini dan itu tidak lagi gibah nah, contoh misalnya ada di warung ada seseorang yang sering nong nongkrong di warung itu orangnya suka mukul, suka malak dan macam-macam lalu kita bersama keluarga kita, kita kasih tahu hati-hati dengan orang itu dia suka malak, dia suka mukul kita menerangkan keburukan dia bukan dalam rangka menggibah tapi dalam rangka apa? Agar keluarga kita hati-hati ketika bertemu dengan orang-orang itu Itu tidaklah gibah Karena orang ini sudah menampakkan kefasikannya Terang-terangan menggolimi orang, malak orang, mukul orang ya Dan seterusnya Lalu kita mengasih tahu orang lain hati-hati Orang ini suka melakukan keburukan, suka mukul Kita mengibah dia Orang ini jahat, orang ini buruk Tapi dalam rangka apa? Untuk memberitahu orang lain agar jangan sampai dia terkena kebalimannya, agar berhati-hati kepada si orang ini. Maka ini tidak lagi gibah. Nah Rasul pun demikian, mengatakan itu kepada Aisyah agar Aisyah berhati-hati terhadap orang ini. Orang ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika bertemu dengan orang ini maka Rasul lembut, namun Rasul tidak memujinya dalam perkara agama, ya tidak memujinya dalam perkara agama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sopan kepada kepada orang ini, siapa tahu orang ini tertarik kepada dakwah, siapa tahu orang ini tertarik kepada nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini juga bisa kita ambil faidah bahwa Istadil alulamau bilaal hadis, pada masyarakat jerih ruat hadis, dan membayangkan di dalamnya dari kebohongan atau bengkok dan salah, yang harus dijawab, yang harus dijawab dari riwayat mereka, yang tidak sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan sunnah, dan membuktikan bahwa ini adalah Jadi hadis ini juga hadis ini juga menjadi dalil oleh para ulama bolehnya atau disyariatkannya menyebutkan keburukan rawi-rawi hadis. Nah, misalnya ada, ada sebuah hadis para penukilnya, para rawilnya, para rawinya ternyata suka berbohong, suka mabuk-mabukan, berzina, maka disyariatkan untuk kita sebutkan. Nah, si rawi ini suka melakukan kefasikan. Osirawi ini pendusta. Osirawi ini ruknun min arkanil kadib subhanallah. Satu rukun dari rukun dusta. Itu kan sebenarnya menjelaskan atau menyebutkan keburukan. Namun dalam rangka untuk menjaga hadis, untuk memurnikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan agama karena hadis adalah sumber dalil yang kedua untuk umat Islam sumber rujukan kita, maka ini disyariatkan untuk menyebutkan keburukan dari si rawi yang tujuannya adalah apakah periwayatan dia ditolak ataukah diterima sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan hadis yang betul-betul dari Nabi Alaihi Wasallam bukan hadis yang lemah, yang bermasalah karena ada rawinya yang begini dan begitu maka kata Para ulama hadis ini menjadi dalil disyariatkannya untuk mencarah atau menyebutkan keburukan dari rawi hadis. Tujuannya apa? Bukan untuk menggibah. Tujuannya adalah untuk menjaga syariat, menjaga hadis, menjaga sunnah, sehingga kita tenang ketika mengamalkan sebuah hadis. Dan ini pengecualian dari gi, gibah, tidak termasuk gibah. Maka banyak para ulama hadis menyebutkan rawi ini fasik, rawi ini pendusta Rawi ini melakukan kemaksiatan, rawi ini ini dan itu macam-macam. Ini bukan lagi gibah. Dalam rangka apa menjaga sumber rujukan Islam yang kedua yaitu hadis dan dalam rangka untuk memurnikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak lagi gibah. Kemudian hadis yang berikutnya hadis cukup panjang kita baca ya hadis nomor 351. Berkata Imam Tirmizi haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumay' abnu Umayr ibn Abdurrahman al-Ijliyyu qala amana rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah wa yukna Abu Abdullah ani ibn Abi Halah ani hasan ibn Ali yan qala qala Al-Husainu sa'altu Abi an siratin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Julasa'ih al-hadith kata Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi' Sufyan bin Waqi' Waqi' adalah Waqi' Ibnul Jarrah gurunya Imam Ash-Syafi' beliau berkata menceritakan kepada kami Juma'i bin Umair bin Abdurrahman Al-Ejli beliau berkata menceritakan kepada kami seorang laki-laki dari Bani Tamim keturunan Abi Halah suaminya Khadijah ya jadi sebelum Rasulullah s.a.w. menikah dengan Khadijah maka Khadijah pernah menikah dengan Abi Halah yang diberi kunyah Abu Abdillah dari anaknya Abu Halah dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum Hasan bertanya afwan qala beliau berkata berkata Husain saya bertanya kepada ayahku yaitu Ali bin Abi Thalib tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama teman-temannya, bersama para sahabatnya. Nah, jadi uh, bab akhlak ini ya, lebih kepada bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain, ya. Kan akhlak itu dari sisi hubungannya terbagi empat Yang pertama, akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Akhlak seseorang kepada uh, sesama Muslim, ya atau kepada manusia. Yang ketiga akhlak seseorang kepada dirinya sendiri. Yang keempat akhlak seseorang kepada makhluk yang lain seperti binatang. Ulun ulang. Uh, akhlak dari sisi hubungannya terbagi empat. Yang pertama akhlak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhlak yang paling utama. Seorang manusia kepada Tuhannya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua melakukan ketakwaan, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan dan senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian yang kedua, akhlak seseorang kepada sesama manusia, tidak merendahkan, tidak menggibah, tidak hasad, tidak memiliki dendam, tidak memiliki permusuhan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga Akhlak seseorang kepada dirinya sendiri Seperti tidak menzalimi diri sendiri Bersikap sabar ketika mendapatkan musibah ya, Dan seterusnya Kemudian yang keempat Akhlak dia kepada makhluk Allah yang lain Seperti binatang ya, Kepada kucing tidak boleh menzalimi Kepada ikan hias tidak boleh menzalimi Kepada binatang peliharaan juga tidak boleh menzalimi Nah, akhlak yang disebutkan oleh Imam Tirmidhi Ya, berupa hadis-hadis Nabi dalam kitab ini. Ini berupa akhlak Rasulullah kepada manusia. Akhlak Rasulullah kepada manusia baik orang itu beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Nah, salah satunya adalah ini. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya lebih kepada para sahabatnya. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdul Kafakanahariyuhu wataamuluhu. Sallallahu alaihi wasallamajulasai. Bagaimana petunjuk Nabi, bagaimana muamalah Nabi bersama para sahabatnya. Ini penting para jamaah sekalian. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa memiliki hubungan kepada orang lain, terlebih kepada para sahabat, kepada keluarga di dalam rumah. Kemudian yang kedua, kalau keluar rumah kita kita kumpulnya kepada siapa? Ya kepada teman-teman, kepada para sah sahabat. Maka perhatikan bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada teman-teman dan para sahabatnya. Faqala maka Ali bin Abi Thalib ayahnya berkata, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daimal Bisri." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daimal Bisri. Dahimal Bishri apa artinya? Itu senantiasa bertemu dengan para sahabatnya dengan wajah yang manis dan berseri-seri. Nah ini para jamaah sekalian, maka perhatikan. Kalau kita bertemu dengan teman, bertemu dengan para sahabat, apalagi keluarga, maka sambutlah dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang manis. Perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Bertemu dengan para sahabatnya dengan wajah yang manis. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Latahkironna min al-ma'roofi shay'a walau antalqo akhokah biwajin talqo". Akhoka talq. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Sekalipun kebaikan yang sedikit itu, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, dengan wajah yang senyum. Kenapa? Ini adalah ibadah, ibadah yang ringan, perhatikan ibadah yang ringan Kita cuma menarik dua sisi dari mulut kita, bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan istri kita, anak kita Dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang manis, itu adalah ibadah Bahkan di antara para ulama, ada yang mendefinisikan, ada yang mengartikan yang dinamakan dengan akhlak salah satunya adalah talakatul wajhi wajah yang manis Subhanallah. Ya, jadi diantara para ulama ada yang mengartikan akhlak termasuk makna akhlak adalah talakatul wajhi wajah yang manis wajah yang senyum wajah yang berseri-seri dan ini adalah ibadah tabassu muka li wajhi akhika sadaqah, kata rasul senyumnya kamu terhadap saudaramu adalah sadaqah. Namun perhatikan para jemaah sekalian, sekalipun ibadah ini ibadah yang ringan, ibadah yang tidak mengeluarkan energi, ibadah yang tidak mengeluarkan harta, kalau Allah tidak memberi taufik, maka kita tidak bisa senyum kepada saudara kita sendiri. Mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk. Mintalah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Senantiasa senyum kepada saudara muslim yang lainnya. Karena kalau kita cemberut terus, merangut terus, teman ketika bertemu bisa salah sangka. Ini ketika kita bertemu kita merangut, kita cemberut, lalu ujar kawan, "Kawan ini sari, kawan aku merangut terus." Nah, jadi karena sebab kita teman bisa buruk sangka. Maka senyum ibadah yang ringan, namun masalahnya banyak untuk saling Menyayangi saling mengikat hati kita di atas persaudaraan Nah bagaimana seseorang yang memiliki watak perangutan Suka yang merangut lah kalau bahasa banjirnya Suka cemberut Maka buat apa Rasulullah Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan akhlak Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Ketika Allah dan Rasulnya menerangkan tentang akhlak Maka kita pasti bisa mengamalkannya maka jangan sampai dia mengatakan ah, ulun kan sudah watak seperti ini dari halus sudah ulun perangutan sudah pasrah jangan seperti itu akhlak bisa dirubah siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab bagaimana sejarah beliau sebelum masuk Islam orangnya kejam suka mukul, kasar bahkan pernah memukul keluarganya sendiri sebelum masuk Islam namun ketika beliau masuk Islam subhanallah Hati beliau sangat lembut, suka menangis. Maka inilah yang dinamakan dengan akhlak. Siapa bukan bisa memiliki akhlak yang mulia? Ketika Allah perintahkan, ketika Allah ketika Allah perintahkan, rasul perintahkan, maka kita mampu untuk mengerjakannya. Maka jangan sampai kita menyerah dengan mengatakan watak saya seperti ini, tidak bisa senyum, susah senyum, sering marah. Maka Allah menyebutkan di Al-Quran tentang akhlak Rasul menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang akhlak ketika itu diperintahkan maka kita bisa untuk mengamalkannya. Ya, maka bisa mah mengamalkan so, Semua apa namanya perintah Allah dan Rasulnya itu adalah apa namanya bisa diamalkan atau di bawah atau di bawah kemampuan kita pasti kita bisa mengamalkannya lan kabordo kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doanya yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya apa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'amal wal ahwa ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah inni a'udzubika sesungguhnya aku berlindung kepadamu min munkaratil akh min munkaratil akhlaq dari akhlak yang munkar wal a'amal dan amalan yang mungkar, wal ahwa dan hawa nafsu yang mungkar. Ini adalah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, jadi khalifah yang keempat ya, sekaligus sepupu Rasul, sekaligus uh, menantu Rasul, ayahnya Hasan dan Hussein. Ketika ditanya oleh anaknya sendiri bagaimana Rasul terhadap teman-temannya. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa apa? tersenyum, menyambut teman-temannya dengan wajah yang manis. Kemudian sahlan khuluq, mudah akhlaknya. Maksudnya apa mudah akhlaknya? Fihi sallallahu alaihi wasallam al-layyin was-samahah warifqu walanah wa tibul muamalah. Lembut, murah hati. Kemudian Anah tidak tergesa-gesa pelan-pelan. ya. Dan baik mu'amalah beliau. Kemudian layin al janib. Tawadu' subhanallah. Rasul seorang pemimpin. Seorang yang paling bertakwa kepada Allah. Seorang pemimpin. Para sahabatnya, para umatnya. Rasul memiliki akhlak tawadu' Merendahkan diri terhadap para sahabatnya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Laisa bifadhdhin wala ghalidh. Rasul tidak kasar dan keras. La yu'amilu man yalqahu bil jafwah wala bil qaswah. Falaisa bifadhdhil khuluk wala ghalizil qalbi. Maksudnya adalah rasul tidak kasar dan keras. Rasul tidaklah bermuamalah kepada orang yang beliau temui dengan kasar dan juga keras. Tidak seperti itu. Bahkan, ketika yang bertamu bukan muslim pun yang bertamu memiliki watak yang kasar, malah Rasul menyambut dia dengan sambutan yang hangat. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan Wa qada asnallahu ta'ala alaihi bithalik dan sungguh Allah memuji Akhlak Rasul yang demikian. Dengan perkataannya, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfazzu min hawlik." Maka dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Perhatikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada orang lain. Maka mintalah rahmat Allah tersebut Agar kita berlemah lembut kepada siapapun Terlebih kepada istri Orang yang dekat dengan kita Orang yang sangat mengenal kita Kepada anak kita Keluarga kita sendiri Teman-teman kita Mintalah rahmat Allah Agar kita bisa berlemah lembut kepada mereka Dan seandainya Angka wahai Muhammad Fadhan Kasar -qalbi, Lagi keras hatinya Niscaya orang yang ada di sekitarmu akan menjauh, akan lari. Maka perhatikanlah untuk para dai, ya, untuk para tokoh, para asatid sekalian. Maka ingatlah ayat-ayat ini, bahwa agar orang jangan sampai lari dengan dakwah para jamaah sekalian ya, agar agar jangan sampai orang lari dengan dakwah kita, lari dari nasihat kita, lari dari majlis kita. Jangan sampai kita memiliki watak yang kasar, bertemu dengan orang dengan hati yang keras. Kenapa? Karena membuat orang itu menjadi lari. Contoh di majelis ilmu, ketika ada orang yang pertama kali duduk dengan kita, masih isbal, ya, dan seterusnya, maka jangan dikasari. Kenapa? Kalau dikasari, tidak ditegur, tidak disapa, disambut dengan wajah yang acuh, wajah yang sinis, orang bisa tidak mahu lagi datang ke majelis kita. Kenapa? Karena kita menyambut dengan wajah yang sinis. Jangan seperti itu, jangan seperti itu para jamaah sekalian. Sambut dia dengan senyum, arahkan dia dengan kebaikan, tawarkan pulpen, tawarkan kertas agar dia bisa mencatat yang dia dapatkan ketika belajar. Nah, terkadang ketika di majelis ilmu pertama kali datang, terkadang masih isbal, menutup auratnya masih belum sempurna, kita dengan wajah yang sinis. Jangan seperti itu, itu membuat orang lari. Maka perhatikan para jamaah sekalian, agar kita berlemah lembut kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan, kepada orang lain, maka kita berlemah lembut. Agar mereka tidak lari dengan kita. Agar dia menerima nasihat yang kita bawakan. Kenapa? Karena kita berlemah lembut, tidak kasar kepada mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Razak mengatakan, Maksud dari ayat ini adalah, lan Lansorofu min indik. Ketika kamu keras, kasar kepada mereka, Maka mereka akan berpaling darimu. Kenapa? Lianna ghalidhal qalbi. فَظَّتْتَعَامُلْ يُنَفِّرُ النَّاسَ مِنْهُ karena orang yang keras hatinya kasar mu'amalahnya akan membuat manusia lari وَلَا يُقْبِلُونَ عَلَيْهِ dan mereka pun tidak menerimanya tidak menerima nasihatnya tidak mau bertemu dan seterusnya kenapa? karena kita kah? kasar وَالْقَلْبِ إِذَا كَانَ غَلِوْظًا Tabiatul Jawahir fil Qolbahul Koswah dan hati apabila keras maka akan lihati anggota-anggota tubuh yang lain dalam hal keras dan kasar pula maka ingat para jamaah sekalian perbaiki hati kita jangan sampai keras jangan sampai kasar perbaiki hati lembutkan hati kita dengan belajar dengan menuntut ilmu agama, lembutkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lembutkan hati kita dengan menerima nasihat, lembutkan hati kita dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kasar akan diiringi oleh anggota tubuh yang lain. Maka perbaiki hati kita, karena hati adalah pemimpin dari anggota tubuh yang lain. Kalau hatinya buruk, hatinya kasar, hatinya jahat punya banyak penyakit hati, penyakit dendam, penyakit hasad, penyakit benci, dan seterusnya, maka akan diikuti oleh anggota tubuh yang lain. Maka perbaiki hati-hati kita. Kemudian, bagaimana Rasul terhadap temannya? Maka kata Ali bin Abi Thalib Talib menuruskan, Walasahkhamin. Dan Rasul tidaklah orang yang suka teriak-teriak. Maksudnya adalah, Kata Syaabdur Razak, ashobu kata ashob adalah huwlaaj waraf ussaut, yaitu teriak-teriak dan meninggikan suara. Karena orang yang suka teriak-teriak itu menghilangkan wibawa, menghilangkan wibawa atau pengaruh. Ya, tidak elok ketika seorang ustad suka teriak-teriak di pasar misalnya, teriak-teriak di majelis ilmu atau teriak-teriak dimanapun, tidak baik. Kenapa? Karena suka teriak-teriak itu termasuk yang menghilangkan muruah, menghilangkan wibah, wibawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqsid fi mashyika wakhdub min sautik inna ankaral aswati la hamir." Surah Luqman ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Luqman kepada anaknya Waqsid fi masyik Dan Tawaduklah ketika engkau berjalan Waqdut min sautik Dan perlahankanlah suaramu Jangan suka teriak teriak Ini juga perhatian untuk para Ayah, para ibu Jangan sampai ketika menegur Anak-anak kita dengan teriak-teriak ya, Nanti akan diikuti oleh dia kita suka teriak-teriak, maka dia pun juga nanti dewasa teriak-teriak juga. Maka jangan teriak-teriak. Allah menyuruh kita waghbu min sautik dan rendahkanlah perlahankanlah suaramu. Kenapa? Karena sesungguhnya sesungguhnya suara yang paling buruk, yang paling mungkar adalah suaranya himar. Kenapa? Karena himar itu suara suka teriak-teriak, suka mengangkat suaranya. Maka Allah katakan sebagai apa suara yang paling bu, buruk. Jadi jangan suka teriak teriak. Kemudian wala fahashin kata Ali bin Abi Thalib mengatakan wala fahashin dan Rasul tidaklah orang yang kotor ucapan dan tindakannya. Nah termasuk ucapan yang kotor adalah ucapan-ucapan yang porno, ucapan-ucapan yang keji. Ya kepada perempuan yang, kepada perempuan yang bukan istrinya ya. misalnya dia whatsappan chattingan dengan kata-kata uh, yang porno kata-kata yang kotor, itu termasuk ucapan yang fahish, ucapan yang keji kemudian lagi, wala ayyabin rasul juga bukan orang yang suka menjelek-jelekkan orang yang suka menyebutkan aib orang lain rasul tidaklah suka menyebutkan aib sesuatu yang baik seperti makanan. Makanan ada sesuatu yang baik, maka tidak boleh dise- dijelek-jelekkan. Jadi semua sesuatu segala sesuatu sesuatu yang baik, maka tidak boleh kita jelek-jelekkan. Nah, dan kita kadang tidak merasa menjelek-jelekkan barang yang kita miliki. Kita punya kendaraan, masih masih berjalan dengan baik, masih berfungsi dengan baik, lalu kita menjelek-jelekkan. Kendaraan butut nih, sedang pengen diganti. Kita menjelekkan menjelek kendaraan kita padahal kendaraan kendaraan itu masih baik, masih bagus. Tidak boleh. Kenapa? Karena kendaraan transportasi termasuk sesuatu yang baik. Tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela rumah kita walaupun masih mengontrak. enggak boleh mencela. Napa rumah ini buruk benar? Enggak boleh mencela sesuatu yang baik. Rasulullah bukanlah ayab suka menjelek-jelekkan. Maka apapun itu yang kita miliki HP kah? Sepedakah rumah sekalipun mengantrakah maka jangan menjelek-jelekkan karena itu ada sesuatu yang yang baik tidak boleh dijelek-jelekkan. Namun kemungkaran maka Rasul akan menghinakannya. Ketika itu sebuah kemungkaran maka Rasul akan menghinakannya dan menjelek-jelekkannya. Kemudian wala musyahhin wala musyah wala musyahhin Rasulullah bukanlah orang yang sangat pelit Nah, syahih itu adalah sangat pelit. Tingkatan pelit yang sangat tinggi. ya Itu syahih. Berbeda dengan bakhil. Kalau bakhil, dia pelitnya kepada orang lain. Namun kepada diri sendiri, dia masih masih pemurah. Kalau syahih, kepada diri sendiri saja pelit, apalagi kepada orang lain. Itu syahih namanya. Al-musyah adalah al-ladhi ya bukhalu binapsih yaitu orang yang bakhil dengan dirinya sendiri apalagi dengan orang lain punya banyak duit 1 juta lalu lewat melewati martabak baunya wangi, sangat ingin makan namun ditahan-tahan sayang duit padahal duit banyak jiwa ingin makan martabak kemudian dia pelit terhadap diri sendiri itu namanya syah syahih. kemudian syah ada juga adalah wa يرغب فيما عند غيره dan menginginkan nikmat orang lain. Nah, ya jadi terhadap diri sendiri pelit, kemudian dia menginginkan nikmat orang lain. Menyukai nikmat orang-orang lain padahal dia sendiri sudah memilikinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang sangat pelit, baik pelit dengan hartanya, tidak pelit dengan ilmunya, tidak pelit dengan nasihatnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemurah, ya sangat pemurah, Munfiqan jauh dan suka berinfak dan juga sangat pemurah. Baik dari sisi harta Rasul sangat pemurah, dari sisi ilmu Subhanallah siang dan malam memberikan ilmu kepada para sahabat pemurah, kemudian pemurah dengan nasihatnya maka ini menjadi apa namanya menjadi perhatian kepada kita maka jangan sampai Pelit itu cuma dimaknai dengan pelit dengan harta Pelit dengan ilmu sama Tidak boleh Pelit dengan nasihat juga tidak boh, boleh Ketika ada orang yang minta ajarkan Minta ilmu kepada kita dan kita mampu kita ajarkan Ada orang yang minta nasihat kepada kita Maka kita nah, nasihati Jangan pelit terhadap perkara-perkara tersebut Wallahu alam bisawab Insya Allah kita Insya Allah kita akan teruskan di Tepur temuan berikutnya masih Seputar hadis ini cukup panjang ya Insya Allah kita akan Bahas lagi di kemudian hari, wabillah alam. Bismillah. Semoga bermanfaat. Salakilah, puluhan mohon maaf. Akhir kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang lurus, semakin juga memberikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan juga masih memberikan kita taufik agar kita mudah dalam beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan dan memberikan kita husnul khatimah. Amin, ya Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. thumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.